Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin pemirsa Damai Indonesiaku, kita berjumpa lagi dalam acara kesayangan kita yaitu Damai Indonesiaku yang insyaallah selalu setia menemani Anda tentunya di TV1 setiap pukul 1 sampai pukul 3 sore tentunya setiap hari Minggu ini. Nah, pada kesempatan kali ini di acara yang insyaallah dirahmati Allah ini juga kita akan membahas mengenai sesuatu yang saat ini sudah mulai terlupakan dan permasalahan jadi kita tercinta seputar masalah politik dan juga masalah pendidikan Nah tapi sebelumnya saya ingin uh, bicara dulu dengan seorang yang di samping saya Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak namanya Pak Siapa? Padang. Dadang Pak Dadang Pak hari ini hari apa Pak? Hari Minggu Hari Minggu Tanggal berapa Pak sekarang? 2 Mei ya, Tanggal 2 Mei hari apa Pak? Hari Pendidikan Hari Pendidikan subhanallah Ya kita akan membahas masalah Hari Pendidikan Nasional Nah ini adalah sesuatu yang jadi konten kita karena memang beberapa waktu yang lalu, ramai dibicarakan mengenai uh, banyaknya atau jumlahnya anak-anak yang tidak, uh, saya tidak ingin mengutakan tidak lulus, tetapi mengulang uh, pada pelaksanaan ujian nasional dan tentunya, banyak hal juga yang akan kita bicara di sini dan harapan kita tentunya dengan pendidikan di Indonesia ini, akhirkan anak-anak yang memiliki ilmu dan berakhlak, dan juga anak-anak yang memiliki ahlak, tapi juga berilmu baik, kita disiarkan langsung dari kota Bogor, tentunya Agung Bogor inilah dia damai indonesiaku Allahumma rabbi lamim, pemirsa Damai Indonesiaku, kita kembali lagi di acara kesayangan kita ini. Tadi sama-sama kita menyaksikan potongan uh, gambar atau kejadian. Saya tidak ingin mengajak anda untuk berasumsi benar atau salah, ya. Apakah ini sudah menjadi terdakwa atau belum dan lain sebagainya. Tapi saya ingin mengajak anda semua untuk melihat bahwa ada sebuah anggapan di negara kita tercinta Indonesia ini tidak banyak orang pinter. Tapi ada yang bilang, oh banyak kok di Indonesia orang yang pinter. Sangking pinternya jadi minterin orang. Katanya gitu, wah betul semangat banget Ibu sampai begitu <laughs> Nah untuk ini kita akan bahas ya Metode pendidikan seperti apa yang harus ada Di negara kita tercinta, apa sih harapan kita Sebagai orang tua terhadap Anak kita tercinta, nah tepat sekali pada kesempatan Kali ini, kita akan mendengarkan Tautnya dari guru kita, yang sudah hadir Bersama-sama kita, Kiai Haji Zainuddin MZ Assalamualaikum Kiai <tuh> Silakan Kiai, pada Kiai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama dan para asatiz yang saya muliakan, Pak Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, Bapak Walikota Bogor, hadirin hadirat yang saya cintai serta pemirsa TV1 di seluruh tanah air. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional hari ini Damai Indonesiaku ikut bicara soal pendidikan dan berangkat agak mundur jauh pada saat Allah mau menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah saat itu malaikat protes ini protes pertama dalam sejarah. Kunaun, apa Kunaun itu apa? Nah. Kenapa Adam yang jadi khalifah? Kami sudah cukup bertahmid dan bertasbih. Kalau nanti Adam berkembang biak, mereka hanya akan menimbulkan kerusakan di permukaan bumi. Ini. Analisis ke depan Rupanya malaikat tahu Manusia ini makhluk yang punya potensi benar Dan potensi salah Ayo kita bandingkan Malaikat makhluk yang hanya diberikan akal Tidak diberikan nafsu Kalau malaikat tidak pernah salah Itu tidak istimewa karena tidak ada faktor yang bikin malaikat bisa salah material tidak perlu seksual tidak perlu kan dua itu saja yang bikin kita sering salah malaikat tidak perlu itu tidak ada kecenderungan menyeleweng, tidak diberikan nafsu hanya diberikan akal Jibril tidak pernah korupsi ayat Wah ini ada ayat bagus Pakai sendiri saja ini Tidak malaikat maut Tidak pernah salah sasaran Orang mestinya belum mati Tapi kerana dia tidak sedang lalu dimatiin Tidak pernah Malaikat tidak pernah salah wajar Sebaliknya binatang Diberi otak Tapi tidak diberi akal Binatang hanya diberi nafsu kalau binatang tiap hari salah, pantas etama. Pakai <laughs> emak. Sapi kalau sudah lihat rumput, enggak usah tanya ini rumput halal apa haram Ayam kalau sudah datang sahwatnya, enggak usah menoleh ini banyak orang apa enggak. Bahkan enggak usah peduli ini emak saya apa bukan. Wajar Kita manusia diberikan keduanya Akal, nafsu Tiap hari sejak bangun tidur Sampai tidur lagi Terjadi pergolakan pertempuran Antara akal dan nafsu Kadang akal menang Kita jadi malaikat Yang berpotongan manusia Kadang nafsu yang menang Kita turun lebih rendah Daripada binatang Karena sebuas-buasnya sapi makanannya tetap rumput. Tapi manusia kalau sudah dikendalikan nafsu, puas tidak cuma makan nasi, manusia itu. aspal, kabel telepon, minumnya solar. Lebih puas daripada binatang. Itulah sebabnya untuk menyiapkan khalifah yang bisa diperanggungjawabkan Allah melaksanakan proses wa 'allama Adam al-asma'a kullaha al-asma' ay al-ulumul kathirah. Allah ajarkan Nabi Adam nama-nama segala sesuatu yaitu ilmu pengetahuan. Itu dasar khalifah pendidikan. Sehingga Rasul bersabda Salahh ummati bil ilmi wal mal. Ummatku hanya bisa jadi baik dengan ilmu dan harta. Dengan pendidikan dan ekonomi. Ekonomi dan pendidikan, pendidikan dan ekonomi. Bahkan Rasul secara tegar mengakui innamabuiistu mualliman. Aku diutus oleh Allah sebagai guru. Guru umat Guru bangsa Sebagai guru Beliau bukan memberi contoh Tapi menjadi contoh Banyak orang bisa memberi contoh Tapi sedikit orang Bisa menjadi contoh Sebagai guru umat Sebagai guru bangsa Rasul bukan sekadar memberi contoh Beliau menjadi contoh Itu pendidikannya berhasil kalau beliau bicara soal keadilan, mengajarkan keadilan, beliau sendiri berkata, walladzi nafsi biyadihi law anna fatimah binti muhammadin sarakat laqata muhammadun yadaha. Demi Allah, andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, jangan orang lain, Muhammad sendiri yang akan potong tangannya. Hukum berwibawa, perintah dilaksanakan karena kata dan perbuatannya sama sebagai guru. Ayahnya teh lier pak selalu ada dusta diantara kita, selalu ada dusta diantara kita. Wepad di luar, pancung di dalam. Manis kalau berhadapan, balik belakang lain bicara. Bapak ibu dan pemirsa TV One Di seluruh TV One Di seluruh tanah air Oleh karenanya Allah menjadikan Khalifah Bukan sekadar Pertimbangan ele elektabilitas Tapi kredibilitas dan moral Kredibilitas dan moral Tiap orang Ayok sholat berjamaah eh. Tiap orang boleh jadi imam tapi tidak tiap orang bisa jadi imam Tiap orang silahkan ingin jadi imam Tapi tidak tiap orang bisa jadi imam Bukan hanya sekedar kepatutan untuk dipilih karena populer dan banyak uang Akhirnya pemenpaan gitunya Merasa populer banyak uang nyalonin diri Lalu ada partai-partai itu para ruguh Ikut nyalonin Mengorbankan rakyat satu kabupaten Mengorbankan rakyat satu kecamatan Cuma karena popularitas dan uang Jauh dari kapabilitas dan kredibilitas Akibatnya rancu Siapa pakai apa, siapa mau jadi apa Itu terang, ayo nama Hmm <tuh> terjadi pembiasan terjadi pembiasan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati karena itu kembali kepada pendidikan apapun kuncinya itu ya. Jepang itu tahun 1945 sama hancurnya dengan kita hancur-hancuran ketika Hiroshima Nagasaki di bom atom itu ia bangkit dengan program restorasi dari mana dimulai dari pendidikan, ya. itulah pondasinya. Ada satu yang menarik sebenarnya. Mau orang eh, boleh jadi imam, tapi tidak semuanya bisa jadi imam gitu pakcik ya. Nah, ini tentunya adalah satu kunci bagi kita semua bagaimana ah, harapan kita anak-anak kita bisa menjadi pemimpin. Tapi untuk bisa menjadi pemimpin perlu pendidikan yang tepat kepada anak-anak kita. Dan tidak hanya itu. Bagaimana juga reaksi kita seandainya anak kita yang memiliki cita-cita yang tinggi tetapi cita-cita mereka terpaksa harus pupus di tengah jalan hanya gara-gara gagal lulus ujian nasional. Di yang mana-mana kita akan lanjut lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Ya, pakai bagaimana tadi kita sudah lihat tayangannya K. Fadol Gai Bapak Ibu dan Pemirsa TV One yang saya cintai potret pendidikan di negeri kita memang sangat kompleks. sungguh pun pemerintah sudah menganggarkan tidak kurang Rp195 triliun untuk dialokasikan kepada dunia pendidikan tapi tetap saja belum mampu menjawab problema pendidikan di negara kita sesaat, sebelum dan sesudah ujian negeri kita melihat macam-macam potret tadi anak-anak kita ada kurang lebih 55 juta siswa di Indonesia kita ini anak-anak kita ada yang setelah lulus melampiaskan kegembiraannya versi mereka Ada yang belum-belum sudah trauma Takut tidak lulus Setelah ternyata benar tidak lulus sok. Terjadi macam-macam hal-hal yang negatif Saya pikir memang kalimatnya harus kita perbaiki sebab kalimat tidak lulus itu menakutkan loh. Dan sepertinya segalanya sudah berakhir kalau kalau tidak lulus. Akan lebih santun kalau kita gunakan kepada anak-anak didik kita tidak berhasil atau belum berhasil dan ada kesempatan mengulang. Masih ada hope, masih ada harapan. Tapi kalau tidak lulus, itu kan sadis tuh. Sekolahnya yang sekian tahun, sekian puluh pelajaran, hanya diujikan sekian itu, lalu mendapat predikat tidak lulus. Tentu menakutkan. Menjadi shock mental bagi anak-anak kita. Tapi kalau tidak berhasil, ada kesempatan mengulang, toh masih ada harapan. Bukankah memang harapan yang membuat hidup ini jadi semangat? Orang tidak makan masih bisa tahan dua minggu. Orang tidak minum masih bisa hidup satu minggu. Tapi orang tidak punya harapan sehari pun dia tidak akan bisa hidup. Namun lebih penting dari itu adalah bagaimana pendidikan di negara kita ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah. Doa Manat Pasal 31 itu, Rakyat berhak mendapat pendidikan Pemerintah berkewajiban melaksanakan pendidikan Sehingga pendidikan ini Kalau belum bisa gratis Kalau belum bisa gratis Minimal murah lah Minimal murah Syukur-syukur bisa gratis Syukur-syukur Tapi tentulah High quality is high cost. Pendidikan bagus, ongkosnya mesti bagus. Itu sebuah rumus yang memang tidak boleh dipisahkan. Tetapi anda kulih hal, pendidikan adalah pada hakikatnya tanggungjawab kita secara bersama sama, sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Ya, baik. Terima kasih banyak, eh. Jadi tadi kayaknya perlu dirubah istilahnya ya. Tadi Depart Departemen Pendidikan atau kemarin saya sempat menyaksikan ya Bapak Menteri Pendidikan mengatakan bukan tidak lulus ya, tetapi mereka mengulang. Ya, gitu ini. Udah mulai sudah dimulai nih Oke, sekarang. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan lagi saya berikan kesempatan dulu ya supaya suasana lebih hangat nih. Ada yang mau bertanya enggak ibu-ibu, bapak-bapak? Oh, subhanallah, bapak-bapak apa berdiri bapak-bapak? <laughs> Sebentar Pak, ibu-ibunya dulu. Silakan Ibu. Pantau. Ya, Ibu. Nama Ibu siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Ibu Hajar Al Suhaid Ali Dari BKMM Kota Bogor ya. Kami ingin bertanya sedikit kepada Bapak Kiai Yaitu masalah Bagaimana Pak Kiai mengenai pencalonan-pencalonan Dari artis yang ingin menjadikan calon bupati Yang tidak sesuai dengan pendidikan Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai, Pak jawab, sabar dulu Kiai ya <gayu> Saudara penelpon <gayu> Pak Kiai sudah senyum-senyum aja. <gayu> ya, Saudara penelpon, tersambung Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Pak Kiai yang saya idolakan Ya ya. Ap, saya ingin bertanya Pak Kiai oh, Maaf Pak, Bapak namanya siapa? Pak Haji Yori di Tebet Pak Haji Yori, silakan bertanya nih Pak Haji Yori Pak Kiai yang dimuliakan Allah saya mau bertanya bagaimana memastikan agar para siswa atau uh, uh, atau mereka-mereka yang di birokrat atau mereka yang di dunia artis atau mereka yang ada di dunia politik bisa mempraktikkan uh, akhlakul karimah yang yang di, eh, diharapkan oleh Islam gitu karena Islam ini kan tidak hanya akidah dan ibadah saja tetapi juga karakter atau akhlak atau moral gitu nah apakah eh, itu harus eh, lewat pendidikan sekolah atau hanya lewat pengajian atau ada mekanisme lain yang menurut Pak Kiai lebih efektif gitu Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haji Yori. Ini pertanyaannya bagus sekali. Di mana pada saat sekarang kita lihat konsep pendidikan Indonesia ini lebih banyak mengutamakan kognitif atau otak ya, tapi seolah-olah masalah akhlak nih di nomor dua kan? Ya gitu ya Pak ya? Ya betul. <laughs> silakan K. Mungkin bisa dijawab pertanyaan dari pertanyaan pertama tentang artis dan yang kedua. silakan. Baik. Tentang ramainya artis. Mencalonkan diri pada jabatan publik Dengan segala hormat saya ingin berkata Saya menghargai hak demokrasi setiap warga negara Dengan segala hormat saya ingin berkata Saya juga menghargai hak seseorang Untuk dicalonkan dan mencalonkan tapi juga dengan segala hormat saya ingin berkata Lebih baik urusan diserahkan sama ahlinya Terlalu rentan mengorbankan rakyat satu kota, satu kabupaten, satu provinsi Cuma untuk urusan popularitas dan uang Tadi makanya saya katakan Tiap orang boleh kepengen jadi imam, tapi tidak tiap orang bisa jadi imam. Leres gitu? Palingan, palingan tu, pantesan lah, pantesan. Rasulullah tu memberikan syarat kalau mau milih imam tu yang pertama akhlamohom yang paling alim diantara kamu syarat keilmuan latar belakang pendidikan kredibilitas bukan sekedar popularitas <SILENCIO> saya bisa terima Rano Karno Kepala Gubernur Jawa Barat dedi Yusuf itu artis kayak silakan latar belakangnya pendidikannya menunjang secara moral juga tidak tercelah ya. hadirin karena itu terlepas dari itu, kita rakyat harus jadi pemilih yang cerdas ya rakyat harus jadi pemilih yang pinter partai-partai yang cuma mencalonkan yang, yang tidak kredibilitas ditandain aja nanti gak usah dipilih Rakyat harus jadi pemilih yang cerdas Jangan tertipu penampilan Saya sering bilang Emas pasti kuning Benar itu Apa semua yang kuning pasti emas Hati-hati Jangan terbuai janji Jangan tertipu penampilan Rakyat harus jadi pemilih yang cerdas kita hormati hak orang untuk dicalonkan dan mencalonkan. Apalagi katanya pembelaan, oh semua orang kan punya masa lalu. Umar bin Khattab juga pernah mengubur anaknya hidup-hidup. Iya, tapi itu benar-benar masa lalu. Umar masuk Islam, pindah dari kafir kepada Islam, jadi pahlawan besar. Kalau masih berkubang di dunia itu, itu mah bukan masa lalu. Ayo na itamah lah. <laughs> Baik kiai, ya, kita akan lanjutkan lagi. Tadi ada satu pertanyaan dari penelpon yang ada di rumah, ya, yang mengatakan uh, bagaimana nih uh, harapan kita tentunya para pemimpin dan orang-orang yang kita saksikan ya artis, ya itu benar-benar memiliki akhlak yang baiknya nah, pendidikannya seperti apa? Jika anda ingin tahu jawabannya, jangan kemana-mana tetaplah di damai Indonesiaku. Kita semua sepaham bahwa Dan kita sepakat ya Bahwa pendidikan itu Merupakan tanggung jawab negara Kepada warga negaranya ya Berupa fasilitas dan lain sebagainya Nah bicara mengenai fasilitas Tadi kita sama-sama sudah menyaksikan Ibu ya Inilah potret fasilitas yang ada di negara kita tercinta Memang ada beberapa sekolah yang sudah bagus Tapi cukup banyak juga sekolah yang Masih jauh dari bentuk ideal Ada beberapa daerah yang sudah menggratiskan sekolah, ya, tidak hanya biayanya, bahkan semuanya, ya, dari biaya buku, ya, ekstrakul dan lain sebagainya. Nah, Pak Kiai, kira-kira ini mungkin juga bisa menjawab juga, Pak Kiai, uh, pertanyaan dari sebelumnya, ya, tentang potret kehidupan uh, pendidikan di negara kita tercinta, di mana antara fasilitas, metode, ini seharusnya saling dukung. Nah, bagaimana, Kiai, kita menyikapi ini, Pak Dodi? Hadirin dan pemirsa TV One, di awal tadi sudah saya sampaikan betapa kompleksitasnya Masalah pendidikan di negara kita Itu menyangkut semua aspek yang terkait dengan bidang pendidikan Dari aspek gurunya Dari aspek gedung sekolah yang harus kita bangun Dari aspek metode yang kita gunakan yang hampir tiap ganti menteri ganti kebijakan Sehingga blueprint dari pendidikan yang mau kita jangkau makin absurd. Padahal sederhana Bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa Maka orientasi pendidikan bukan hanya mengisi otak tapi juga membangun kepribadian. Dan kalau sudah itu sesuai dengan pernyataan tadi, nilai-nilai moral memegang peranan yang sangat penting. Sekarang saya tanya, ibu-ibu lah yang lebih dekat dengan anak. Bu. Bu. Ibu kalau punya anak pilih mana? Punya anak pinter tapi enggak bener Atau punya anak bener tapi enggak pinter <risas> Punya anak teh biar pinter asal Pinter itu kan ngisi otak Bener itu kan membangun kepribadian Lebih besar bahayanya orang bodoh daripada orang pinter itu Orang bodoh nyolong pohon Orang pinter nyolong hutan Ya, Orang bodoh nyolong sandal Orang pinter pabrik sandalnya dijolong Tingkat kejahatannya jauh lebih berdampak luas oleh sebab itu, pengisian otak dengan pembentukan pribadi harus sejalan supaya lahir keseimbangan Dulu saya punya ungkapan, otak boleh jerman, tapi hati harus mekah Otak boleh penuh dengan ilmu dan teknologi, tapi hati mantap dengan semangat keimanan Lalu seperti yang ditanyakan saudara kita tadi, mampu mengaplikasikan, menterjemahkan nilai-nilai Islam dalam jabatan-jabatan publik yang dia pasandang. Saya jaksa, tapi saya muslim. Wah hebat. Saya tentara, tapi Saya muslim. Saya dirjen pajak Tapi saya muslim Jangan terbalik Walaupun saya islam Saya akan dirjen pajak Terbalik Walaupun saya islam Saya akan Jaksa Terbalik Walaupun saya jaksa, saya muslim bung. Walaupun saya dirjen pajak, saya muslim pak. Walaupun saya direktur ini dan itu, tapi saya muslim. Muslimun Saya muslim, sebelum apapun, saya muslim. Dan masuk Islam secara total, kata pedanya kita tadi, secara utuh. Ya ayuhan lahina amanuruhul fi silmika apa masuklah ke dalam Islam secara total kita saya sepakat tidak boleh berubah prinsip tidak boleh berubah strategi harus penari yang baik harus mengerti irama gendang itu sebabnya Quran tidak memisahkan tawa saubil hak dengan tawa saubis sabar. Kalau kita hak harus dengan sabar. Kalau kita mau sabar harus dengan hak. Kebenaran tanpa strategi membuat kita mudah dipatahkan orang. Sebaliknya strategi tanpa kebenaran membuat kita dimanfaatkan terus oleh yang lain. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu kita berharap Pasal 31 Undang-Undang Dasar ini merupakan amanah Rakyat berhak mendapat pendidikan Berhak Siapa yang memberikan hak ini? Pemerintah yang kita pilih Untuk membiayai pendidikan Agar setiap warga negara Indonesia Berhak mendapat pendidikan itu jadi kembali kepada pertanyaan saya untuk ibu tadi Kalau mau anak pintar ya disekolahin atau Ya bu ya Tapi kalau anak mau benar iman tanamkan di hatinya Ya bu Coba lihat Bayi-bayi muslim ketika bro lahir ke alam dunia Diperdengarkan suara azan Leras gitu Belum sempat dia dengar yang lain-lain yang pertama yang dia dengar Allahu Akbar Seolah ketika lahir Dia sudah dipesan Nah kau boleh jadi wali kota Tapi wali kota beriman Kau boleh jadi tentara Tentara beriman Kau boleh jadi polisi Polisi beriman Kau jadi jaksa Jaksa beriman Jangan bela yang benak bela Maju tak gentar bela yang bayar ini kan prinsip. Maju tak gentar membela yang bayar. Siapa yang mampu bayar itu yang dapat perlakuan hukum. Akhirnya keadilan jadi mahal, hukum jadi terseok-seok. Saya politisi, tapi saya beriman. Jadi artis, artis beriman. Jadi seniman, seniman beriman. Jadi maling. Ya ada mana ada maling beriman. Baik, ya kita akan lanjutkan lagi. Nih, satu hal yang menarik sekali buat kita semua. Ya. Bicara mengenai pendidikan dan tidak akan pernah habisnya. Tapi ini adalah sesuatu yang sangat penting ya, karena ke nah, depan bangsa kita ini ada di tangan anak-anak kita. Selain tadi fasilitas yang sudah dibahas ya, jadi bebanan juga buat penyelenggara pemerintahan baik itu tingkat daerah maupun tingkat pusat. Nah, ada satu lagi ini. Bagaimana dengan para guru yang mendidik anak-anak kita Jangan sampai guru-guru kita hanya diberikan beban untuk mendidik Tapi tidak diberikan pemahaman tentang pendidikan itu Dan juga diberikan fasilitas yang cukup Bagi mereka untuk bisa mendidik Kita akan bahas lebih lanjut lagi Tetaplah di Jama Indonesiaku. Bapak, Ibu dan pemirsa TV One Yang saya cintai memang kekerasan telah memasuki bagian dari dunia pendidikan kita itulah sebabnya ke depan kita berharap guru-guru tidak lagi sekadar mengajar karena mengajar nyaris kayak ngejar setoran tapi lebih dari sekadar mengajar, kita harapkan mendidik. Bukan hanya mengisi otak, tapi juga membentuk kepribadian. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, tindakan kekerasan apalagi dalam pendidikan, sungguh sangat tidak mendidik. bahkan kekerasan pun tidak hanya tingkat SMP dan SMA, itu bisa masih kita sebut kenakalan sampai ke perguruan tinggi. Ini memprihatinkan kita semua. Oleh sebab itulah yang akan menjadi warna dari bangsa ini ke depannya nanti. Karena itu hakikatnya semua kita bertanggung jawab tentang ini tadi ada penanya bagaimana langkah yang harus kita lakukan mengantisipasi misalnya dampak tayangan-tayangan di luar pendidikan katakan tayangan televisi dan seterusnya filter kita harus semakin kuat dahulu ada pendidikan budi pekerti misalnya Nampaknya itu bagus buat anak-anak kita. Sekarang tidak ada orang cuma diisi otaknya, tapi diwiarkan kosong hatinya. Akibatnya terjadi kesenjangan. Ya, ada lagi siapa? kak. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, mengenai masalah uh, UN ya. Kita kira-kira masukannya untuk Kementerian, uh, untuk Menteri Pendidikan, untuk Menteri, uh, ya, Kementerian Pendidikan ini bagaimana gitu Pak Kyai? Uh, karena banyak yang polemik pro dan kontra gitu ya Pak ya. Supaya kedepannya bangsa ya. ya. kita. Ya. kebocoran ya. Ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, teori kejahatan umumnya sama. Soal peluang dan niat. Niat ada, peluang ada, jadi. Tapi yang lebih dominan sebenarnya niat Kalau niat kuat peluang bisa dicari Tapi kalau niat tidak ada walaupun ada peluang Itu tidak akan terjadi Nah oleh karena itu menurut saya Mencegah kebocoran itu sebenarnya kembali kepada nilai dasar keimanan Seseorang yang merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya Itu disiplin tertinggi saya sendiri yang kedua Allah saya berdua yang ketiga Allah tapi sekarang kan Tuhan saja ditekan eh kamu korupsi ya iya Tuhan kan tahu biarin Tuhan sih tahu enggak ribut kan Tuhan enggak ribut Tuhan saja ditekan apalagi pengawas yang lain jadi faktor niat dan kesempatan dan saya mau bilang yang disebut mujahid pejuang itu adalah yang berani tidak korupsi pada saat ada kesempatan korupsi kalau orang seperti saya teriak-teriak berantas korupsi, ganjang korupsi itu sih tidak istimewa karena saya tidak punya kesempatan tapi orang yang punya peluang punya kesempatan dan tidak itu yang mujahid itu yang pejuang Kenapa? Dia berada dalam posisi yang mungkin. Bapak Ibu, makanya penggodak yang menghalangi Adam jadi khalifah itu kan Iblis. Dari situ lahir dendam keturunan. Akan saya gelincirkan manusia dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Kata Iblis ini. Cuma dua yang dia buntu dari atas dan dari bawah. Apa itu nanti sesudah yang berikut ini. <tuk> ya <tuk> baik baik terima kasih banyak pak kiai. Ya, sepertinya kita ada penelpon mau masuk ini sudah tersambung ini dari bapak Arif Rahman. Assalamualaikum pak Arif Rahman. Alhamdulillah. Apa kabar pak Arif Rahman? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pa pak Arif kita sedang berbicara mengenai masalah pendidikan di sini Pak Arif Rahman. Iya, silakan silakan. Iya Pak Arif, eh, tadi di sini keputen dihadir hadir di antara jemaah juga para pendidik yang eh, menyayangkan mengenai hasil UN ya dan mereka oh, ya. sebenarnya menghindari untuk eh, membahas mengenai masalah UN ini layak atau tidak. Karena nanti ke depannya ini yang jadi eh, takutnya adalah bahawa anak-anak ini tidak siap menghadapi uh, kegagalan gitu, ya. kan, pada saat pelaksanaan ya. UN. Nah ini ya. gimana, Pak Arif Rahman berpendapat mengenai masalah hasil pelaksanaan UN yang kemarin ini Pak? Uh, pertama masalah ujian ya. Kalau ya. ujian itu adalah salah satu proses dari pembelajaran atau proses belajar. Ya. Jadi bagi mereka yang tidak lulus, jangan putus asa. Harus ya. punya optimisme untuk ke depan. Dan mungkin kita harus belajar pada saat-saat tertentu memang gagal itu yang pertama, yang kedua karena itu penting adanya persiapan-persiapan yang baik, yang benar dan yang kokoh. Yeah. Teknologi nasional itu mempunyai kekurangan dan insyaallah kita akan perbaiki di masa akan datang. Yeah. Tapi jangan dipakai, jangan dipakai kekurangan itu jadi alasan bahwa ujian nasional ini tidak sah. Kalau menurut saya ujian nasional yang sekarang ini kita hormati ya. Dan kemudian siapa yang tidak lulus saya mohon supaya mengulang ya. Dan siapa yang tidak lulus nanti pada saat waktu ujian ulang ya. Yang mengulang satu tahun tidak apa-apa Ya. Sebab gagal itu kan sukses yang tertunda ya. Tetapi memang betul ujian nasional ini harus disempurnakan Terutama ya. rumus kelulusannya harus mempunyai prinsip keadilan Jadi ya. kekuatan setiap daerah maupun sekolah harus dipertimbangkan ya. Jangan sampai memakai suatu standar mutlak Atau hanya satu standar untuk meluluskan anak dari Sabang sampai merauke Iya baik pak pak arif raman ya. uh, ini terima kasih sebelumnya tetapi ada satu pertanyaan nih pak arif raman ya, ini kan silakan. cukup banyak juga bahwa mengenai masalah uas ini apa un ini yang jadi pembahasan ya pak di mana ya. ada anak-anak yang sebenarnya sudah uh, dalam prestasi sekolah mereka uh, pandai bahkan nilai un-nya -UN pun rata-rata mereka tinggi, matematikanya bagus dan segala hanya gagal cuma satu mata pelajaran misalnya contoh sosiologi misalnya. Akhirnya dia jadi tidak lulus. Tapi di satu sisi ada anak yang tidak pernah hadir sekolah dan lain sebagainya, ya, tapi dia lolos, berhasil lulus UN. Nah, ini kan satu uh, uh, apa yang jadi pembahasan sebenarnya ini, Pak Arif. Nah, ini gimana nah, mensiasati hal ini supaya tidak terjadi lagi tahun ke depannya, jangan sampai merugikan gitu, Pak Arif. Kira-kira apa solusinya, Pak Arif? Solusinya yang menentukan lulus atau tidak lulus itu harus kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah. Yang mengerti betul. Yang mengerti betul tentang prestasi anak itu selama 3 tahun. Baik. Tiga potret yang dari mata pelajaran ujian nasional tidak Baik. boleh menjadi palu godam penentu tunggal untuk lulus tidak lulusnya. Subhanallah. Nah, ya. Sekarang yang saya yang saya himbau ini belum tidak lulus tetapi namanya harus mengulang beberapa mata pelajaran ya. Kalau memang kita tangguh, buktikan bahawa kita bisa Tetapi saya terus terang saja ya. Supaya ketentuan lulus tidak lulus Dipegang oleh kepala sekolah dan dewan guru di sekolahnya masing-masing Baik, terima kasih dan... banyak ya. Terima kasih banyak Baik. Pak Arif R.I.B. Assalamualaikum Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam ada kuncinya, keputusan siswa lulus atau tidak lulus Ada di tangan kepala sekolah dan dewan guru Bagaimana? Setuju ibu-ibu? Bapak-bapak? Ada yang gak setuju? Jangan kemana-mana, tetaplah di damai Indonesiaku Iya, Bapak, Ibu dan Pemirsa TV One yang saya hormati Seperti kita lihat di tayangan tadi Kita bersyukur belum lama Mahkamah Konstitusi telah melakukan penolakan terhadap Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan atau Undang-Undang BHP. Karena rencana Undang-Undang ini memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi nasional dan swasta untuk melakukan privatisasi mencari modal dan bantuan sendiri dalam menyelenggarakan pendidikan pihak swasta atau pihak asing mungkin maksud pemerintah adalah akan mengurangi beban yang harus dipikul oleh pemerintah dalam membiayai pendidikan tapi pada sisi lain kalau undang-undang ini diundangkan Memang akan muncul liberalisasi liberalisasi pendidikan Artinya pendidikan akan semakin mahal Ketika pendidikan semakin mahal Maka dia hanya akan terjangkau oleh orang-orang yang punya uang Dan kembali pemerataan pendidikan tinggal sebuah mimpi Karena itu saya setuju dengan awal tadi, selain kita berusaha terus mencari bentuk pendidikan yang ideal buat bangsa kita, juga harus dicegah upaya kebocoran-kebocoran. Supaya yang dianggarkan buat bidang pendidikan memang murni untuk bidang pendidikan itu. Sebab Indonesia ini kan seperti kapal laut, Pak. Korupsi itu ngebor. Kalau dibiarkan kapal dibor itu, bocor, mula-mula sedikit, makin lama makin besar, makin besar makin sulit dikendalikan, akhirnya kapal oleng, miring, tenggelam. Kalau kapal tenggelam, kira-kira yang mati apa yang ngebor saja? Nah, seluruh penumpang kapal ikut tenggelam gara-gara yang ngebor. Itulah sebabnya korupsi itu kejahatan luar biasa. Teroris membunuh orang puluhan Korupsi Koruptor membunuh orang Bisa jutaan Ya Bu? Bu? Jutaan Karena itu Kalau ada yang ngebor kapal cepat dicegah Ini kan sekarang Tidak andil Kamu ngebor ya? Iya kamu bisa saya juga bisa dong Ngebor lagi sebelah sini Makin cepat kapal tenggelam kerana bukan dicegah, malah ditambahi ngeboranya itu. Sudahlah kita masih jauh dari target 20% dari APBN yang ada pun masih sering bocor di tengah jalan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena itu kita berharap dan terus berharap bahwa dunia pendidikan kita akan semakin baik dan baik. Karena memang menyedihkan 10-15 tahun yang lalu Malaysia masih belajar dari kita Bagaimana mengelola pendidikan yang baik Ayah nama Tiba-alik Kita malah belajar dari Malaysia Bapak Ibu hadirin yang saya hormati Dan sekali lagi Arah depan bangsa kita Jawabannya adalah pendidikan kita sekarang ini dengan kata lain, bagaimana pendidikan kita sekarang ini Begitulah kira-kira potret masa depan bangsa dan negara yang kita cintai ini Baik, terima kasih Jadi kalau ada orang beranggapan bahwa dunia pendidikan sekarang masih carut-marut Berarti potret kedepannya carut-marut juga gitu kayak maksudnya hmm. Baik, ini jadi renungan buat kita semuanya ya. Baik itu pendidik Kita sebagai orang tua yang mengajarkan dan mendidik anak kita Dan juga pemerintah Sebagai... Uh yang tentunya sebagai ya negara yang tentunya menjamin kepada warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan sadar tentunya tentang akan per peran pentingnya anak anak muda kita sebagai generasi penerus bangsa ini bangsa ini ke depannya bangsa indonesia yang ingin maju ada di tangan pemuda bagaimana pemuda kita biar bisa menjadi memimpin bangsa kita ke depannya harus mendapatkan pendidikan yang layak baik silahkan ada yang ingin bertanya depan dulu ya silahkan nanti saya kasih terima. Waalaikumsalam Nama saya Sari Saya mau bertanya kepada Pak Haji ya. Yang mau saya tanyakan Banyak wacana yang mengatakan Para guru memberitahu so jawaban UN Karena takut Para murid murididikannya itu gak lulus Pak Terus eh, Apa namanya eh, Padahal dalam hati Nurani Sang Guru itu gak, gak mau Gitu loh ya. gak, gak mau ini Tapi kalau gak itu dilakukan Berat sang siswa gitu ya oh, eh, gitu. Ya. Terus Ya begitu aja menurut menurut Bapak dosakah guru tersebut melakukan hal itu padahal dalam hati nurani tersebut tidak mau kalau tidak itu Tidak mau cuma karena dia terpaksa melakukan ini iya. karena takut kena sanksi gitu iya. ya uh -huh. iya iya terima kasih ya makasih kasih bocoran terpaksa karena kena sanksi bukannya justru kalau misalnya ngasih bocoran kena sanksi guys oke okay. berikutnya silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh namanya siapa Mbak? Selmi. Mbak Selmi, iya silakan Tadi kan uh, Pak Kiai membahas masalah korupsi, yeah. lalu dihubungkan dengan pendidikan di Indonesia bagaimana para-para pejabat yang melakukan korupsi itu mau memberi contoh yang baik terhadap generasi penerus sedangkan mereka sendiri melanggar hukum uh, dan uh, saya dengar sekarang uh, sudah ada penjara khusus korupsi yang kayaknya fasilitasnya tidak uh, patut untuk orangnya sedang dihukum seperti koruptor-koruptor itu yang sudah selayaknya dihukum uh, sesuai dengan kayak seperti maling ayam yang dihukum ya. uh, ber berbelas-belas tahun. Terima kasih. Ya. Jadi maksudnya ini uh, dengan adanya tahanan khusus korup koruptor ini, ya, kayak bentuk tahanannya dan fasilitas yang ada tidak layak gitu ya? Tidak layak. Tidak layak. Seharusnya lebih lebih lebih kejam lagi dibanding ya. maling ayam gitu ya? Iya. Kita akan temukan jawabannya sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik. Bapak Ibu dan pemirsa tv One di seluruh tanah air. Kita ke pertanyaan dulu. Ada guru yang terpaksa memberikan bocoran Atas jawaban karena khawatir Kalau siswa tidak lulus Tidak memenuhi target Nah Kata-kata terpaksa Itu sebenarnya sudah ada kesadaran toh Bahwa perbuatan itu salah Cuma karena dibungkus dengan kata terpaksa Barangkali lebih bisa diringankan tingkat kesalahannya Jamaah dengan pencuri kambing waktu di sidang oleh hakim. Kamu curi kambing ya? Sumpah mati enggak, Pak? Saya cuma curi tambang. Saya enggak tahu kalau ujungnya ada kambing kejadian. Jadi sebuah perbuatan salah yang dilakukan dengan terpaksa kadar dosanya lebih ringan ketimbang dilakukan dengan penuh kesadaran. Satu. Yang kedua soal Penjara buat koruptor Kita semua sepakat Memang di kita ini Hukum belum menimbulkan Aspek jerak Kita salut dengan Zhurong Ji Waktu diangkat jadi Perdana Menteri Cina Di hari pelantikannya Dia bilang Serahkan saya 100 peti mati 99 akan saya gunakan Buat koruptor Yang satu yang satu saya pakai sendiri Kalau kamu lihat saya enggak benar Nah Ini sebuah keteladanan Hukum menimbulkan aspek jerak Menimbulkan rasa kapok Saya pernah bilang Kalau koruptor 100 miliar Dihukum 4 tahun Saya khawatir banyak yang mau Apalagi pelaksanaan hukum kan masih sering tebang pilih. Istilah lama saya dulu seperti pisau. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau untuk yang kecil, hukum cepat-cepat ditegakkan. Yang besar, cicingwe pura-pura tanyahun. <Syukur> Allahu Akbar. <Syukur> Itu yang melukai rasa keadilan. Itu yang melukai rasa keadilan. Makanya oleh Nabi jauh-jauh hari diingatkan Orang yang bergelut di dunia hukum Al-Qudot Itu masuk hakim, jaksa, pengacara Itu ada tiga macam Pertama ada yang tahu sesuatu itu benar Dan berani menghukum dengan kebenaran Itu surga itu. Yang kedua Ada sesuatu yang tahu itu kebenaran tapi tidak berani menghukum dengan kebenaran itu Itu neraka itu. Lalu yang ketiga lebih parah Tidak tahu tentang kebenaran hukum Lalu menghukum dalam ketidaktahuannya itu Itu embahnya neraka Jadi saya sepakat memang hukum di negeri kita Belum menimbulkan aspek jerak Ini saja kasus Deputi Gubernur BI kan kita tahu Yang nerima sudah diponis Yang nyuap belum diapa-apain Itu kan dapsama Arashi wal murtashi benar Yang nyuap dan yang disuap Sama-sama nerakanya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati Karena itu kita berharap Berharap lagi Karena memang kita ini rakyat cuma bisa berharap Kedepan aspek penegakan hukum kita lebih jelas, rasa keadilan lebih terpenuhi. Jangan 100 miliar 4 tahun, kakek-kakek yang nyolong semangka, nyolong buah randu, dan lain-lain yang lebih memilukan lagi mendapat perlakuan hukum yang begitu menyedihkan. Bapak Ibu saya kira ini nanti kembali kepada kalau kita bicara pendidikan, bagaimana pendidikan bernilai berasaskan akhlakul karimah, ya. nilai-nilai moral dari pendidikan itu. Baik, kita akan lanjutkan lagi bagaimana kita bisa terapkan pendidikan berdasarkan moral atau akhlak kepada anak-anak kita. Ini ada sebuah uh, video atau tayangan yang menarik yang mungkin bisa jadi uh, referensi bagi kita semua. Kita saksikan tayangan berikut ini. agar masjid itu memberi nyawa dan memberi citra kepada seluruh kegiatan masyarakat dan terutama pendidikan di Dipanegoro ini agar anak-anak guru-guru pengelola sekolah paham bahwa berpendidikan itu maksudnya untuk menyatukan ilmu-ilmu dunia dan ilmu akhirat ilmu kauliah dan kauniah supaya karakter bangsa ini menjadi bangsa yang memiliki ketundukan kepada Tuhan yang Maha Esa bangsa yang amanah, yang jujur yang bertanggungjawab kita tidak akan mendidik anak-anak yang hanya pandai otaknya saja tetapi juga yang jitu wataknya banyak yang dilakukan program-program di masjid itu bisa menjadi program unggulan pada sekolah itu Dan dia akan menyublimasi atau menyatu dengan semua mata pelajaran yang dilakukan di dalam kelas Maupun kegiatan intra, ekstra, dan kokurikuler Yang sangat penting sekali Nanti anak-anak saya harapkan Tidak ada satu ilmu pun yang berdiri sendiri tanpa kekuatan Allah Seandainya pembangunan pendidikan nasional di Indonesia konsisten dengan tujuan pendidikan yang ada di undang-undang sisdiknas. Yaitu membentuk anak yang berakhlak mulia, yang berbudi pekerti luhur, yang cerdas, yang bertanggung jawab dan yang demokratis. Kita tidak boleh mendidik anak hanya menjadi anak yang cerdas otak dan kognitifnya saja. Tetapi kita harus membuat anak-anak ini menjadi anak-anak yang cerdas spiritual. Cerdas emosional Cerdas sosial Cerdas intelektual Dan cerdas jazmaninya Sampai jumpa juga ya beberapa sekolah negeri yang di dalamnya itu ada masjidnya ya ada juga yang mungkin masjid itu hanya sekedar tempelan tapi coba ayo kita ramaikan masjid masjid yang ada di sekolah kita ramaikan ya kita biasakan lagi baca Al Qur'an setiap hari dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga tentunya kita berharap pendidikan ini tidak hanya melatih otak tapi juga akhlak kita dan moral kita juga diisi baik kita akan lanjutkan lagi kita akan dengar kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari acara kita berkesempatan kali ini jangan kemana-mana tetaplah latih damai Indonesiaku Bapak, Ibu dan pemirsa TV1 di seluruh tanah air. Pada akhir pertemuan ini kita ingin menyimpulkan bahawa pertama bagaimana masa depan Indonesia kita anak-anak kita lah jawabannya. Lalu bagaimana anak-anak kita ke depan Maka pendidikan kitalah jawabannya Karena itu kita tidak bisa berspekulasi Dengan pendidikan Kita tidak bisa mengorbankan generasi Kemudian karena kita salah dalam mengelola pendidikan Yang kedua Ilmu memang bikin hidup jadi mudah Seni bikin hidup jadi indah dan agama bikin hidup jadi terarah itulah sebabnya setiap sekolah selain punya laboratorium IPA laboratorium fisika laboratorium bahasa juga harus punya laboratorium rohani dan itulah masjid tepat di mana anak diolah, diasah hatinya, dikembangkan emosi keagamaannya, disadarkan semangat kebersamaannya melalui laboratorium rohani yang bernama masjid. Yang ketiga, mafil aba fil abda. Sekolah pertama adalah rumah tangga. Guru adalah ibu bapak Sebelum anak kenal TK, Ibtidha'iyah, Sanawiyah, SMP, SMA Yang dia kenal rumah tangganya Elbaid Madrasatul Ula Rumah tangga sekolah yang pertama Bagaimana orang tuanya? Begitulah umumnya anak-anaknya Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret Kalau bapak suka nyolong, anak suka nyopet Fotokopi bagaimana aslinya? Ayo kita mulai dari rumah tangga kita Menciptakan Generasi yang Berotak Jerman Tapi berhati Mekah Otaknya berisi segala macam Ilmu pengetahuan Hatinya syarat dengan nilai ke Keimanan Semoga Allah Subhanahu SWT Menjadikan Anak-anak kita Zuriah, tayyibah yang diharapkan untuk kemaslahatan agama bangsa dan negara Al-Fatiha Al-Fatiha Suratul lezina an'amta alaihim Ghairil mawdubi alaihim Walad-Tahilin Amin Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Salli wa salli mubarik ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ajmain ربنا حب لنا من أزواجنا غريراتنا كرة عين وجعلنا للمتقين, وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسب الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستغفر الله رب البراية Alhamdulillah Rabbul Alamin, pemirsa Damai Indonesiaku dengan berakhir sudah acara kita kali ini. Tentunya kami dari acara Damai Indonesiaku juga berharap kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang dibahas pada kesempatan kali ini. Di mana pendidikan begitu penting bagi kita dan juga keluarga kita. Mari kita perhatikan nasib guru kita. Pemerintah lebih peduli lagi terhadap masalah pendidikan dan berikanlah pemerintah kepada warga negara Indonesia pendidikan yang gratis dan juga pendidikan yang bermanfaat dan tentunya tidak hanya mengutamakan kognitif. Tetapi juga, utamakan juga mengenai masalah pendidikan ahlak dan moral. Saudara berdalih kandur diri dan jangan lupa nantikan juga acara Damai Indonesiaku uh, minggu depan di Masjid Al Falah, Direkturat Topografi Angkatan Darat, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Wali Kota Bogor, Bapak, -bapak Dr. Sajid Iani Budiyarto. Terima kasih kepada Dirjen Islam. Terima kasih juga atas perhatian anda semua seluruh warga Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.